sepanjang If yep. yep. Shopee jangan lupa untuk download aplikasi Shopee sekarang juga karena ada banyak sekali promo besar-besaran setiap harinya benar-benar setiap hari dan promonya itu besar-besaran lo gak percaya cek aja sendiri oh ya untuk periode 11 Juli sampai dengan 11 Agustus 2019 lagi ada 88 Shopee Mensell Sale pasti gratis ongkir minimal belanja 0 rupiah pasti serba 10.000 Samsung S10 hanya 10.000 pasti ada kalau nggak ada Cashback 288% Tunggu, Tunggu apa lagi? Yuk belajar sekarang!